Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Radina billahi rabbah wa bi muhammadin nabiyya wa bilislami dina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin Rabbi syurah li sodri Wa yassir amri Wahnul uqdatan min lisani yafqahu qawli Sehat temuan teman-teman Masih betah berpuasa Masih betah taraweh Masih betah sahur masih betah sendiri? Awas, jangan salah jawab. Bulan Ramadan kata-katanya jadi doa. Masih betah sendiri enggak? Allah, ya! ya.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 Dan sekarang udah buka puasa jadi saya udah boleh nge ya Kalau siang gak boleh ntar batal puasa Teman-teman yang dirahmati Allah SWT Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna Islam itu adalah agama yang sangat sempurna Allah sendiri ngasih testimoni tentang Islam Inadina in dalil Islam. Allah sendiri kasih testimoni tentang Islam. Al-Yaumaatmal Tulaqum Dinakun, Khuatman Tualeikur Nirmati, Waradi Tulaqumul Islam Dinan. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna. Dan selain sempurna, Islam juga agama yang mudah. Yuridullahu bikumul Yusra Wala yuridu bikumul usr Itu adalah rumus Dasarnya Islam Yuridullahu Bikumul yusra Wala yuridu bikumul usr Allah itu pengen Memudahkan kalian Allah itu tidak pengen menyusahkan kalian La yutallifullahu nafsan Illa musahha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 Bagaimana menjawabnya nih? Yang sebelah sini ya, yang sebelah sini namanya Imam Hunters Yang sebelah sini namanya Mamum Lovers Saya ingin nanya kepada Mamum Lovers Setuju nggak kalau syarat pernikahan itu harus punya penghasilan yang gede? Terus gimana kasih makan istri kalau nggak punya penghasilan?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 kalau enggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia. Kalau enggak hafal, bisa nyontek. Pakai kertas gitu ya. Kalau salah sekali bisa diulang lagi. Jadi enggak kayak PIN. Kalau salah 3 kali di-blok. Saya terima nikahnya. Eh, salah lagi. Sudah ya, tinggal 2 kesempatan ya. Terus mantannya berdoain dia, "Allah, oh, salah lagi." Gitu.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 Jadi pagi-pagi duduk aja tuh, ngeliat istri rempong lalau lala, lo ngapain? Lagi pengen menggugurkan risa Cuman ngeliat doang, gitu Pernah gak nih, saya pengen nanya ya Pernah gak kalian ngerasain menatap mata pasangan dalam dan lama, gitu? Gak pernah kan, makanya makin lama, makin banyak dosa yang berguguran, jadi kayak kita tuh aduh gitu ya, siapa yang kuat-kuatan gak berkedip yeah. tapi harus dekat gitu, dekat pandang-pandangan, siapa yang berkedip duluan, nanti dihukum gak usah tanya hukumannya oh, apa dan itu, cuma bisa dilakuin sama pasangan halal, kebayang gak sama teman kos-kosan kayak gitu-gitu itu kan ngeri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 Masyaallah ya. Tadi ngomongin apa? Syariat ya, syariat. Saya enggak mau terlalu jauh Kasian Daripada nanti malam enggak bisa tidur terus enggak sahur. Nikah, eh balik lagi. Akadnya tuh sederhana banget loh. Cuman ngomong gitu doang, saya terima nikahnya bla bla bla bla. Selesai. Nanya ke saksi sah saksi, belum kata saksi. Wah. Balik lagi. Wah. Blah-blah-blah-blah bla, saksik belum Ternyata gak sah aja Ternyata saksinya adalah mantan Wah, wow, gak akan pernah sah Mau sah yang akan nikah Ini gak akan sah nih Makanya hati-hati ya Yang bikin akan nikah tuh susah itu mantan Apalagi kalau mantannya kawak Pas datang.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 Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Awalnya hukum puasa apa di situ? Wajib. Kutiba alaihumusyam. Ternyata Allah tuh pengertian banget sama kita. Allah bilang, ayah mmaadudat. Gak lama kok, cuma beberapa hari doang. Kalau kita terjemahin bebas ya, ayah man Cuma beberapa hari aja kata Allah. Kenapa Allah nggak bilang syahrul wahid? Satu bulan Kenapa bilang beberapa hari Karena Allah tuh gak pengen ngebebarin kita Hah, Puasa satu bulan Padahal sama aja kan Kita puasa satu bulan tapi nyebutnya Ayam beberapa hari madudat yang terhitung Yang terbatas Yang gak lama Lagian emang puasa emang harian Gak mungkin bulanan Kebayang buka puasanya sahur tanggal 1 Ramadan Buka puasa tanggal 30 Kebayang gak situ Makanya Allah bilang Kuasa itu hari-hari Jadi setiap hari buka dan sahur Setiap hari buka dan sahur. Oh makanya pengertian banget gitu ke kita Udah selesai gitu Allah bilang apa? Tenang aja Saya tahu diantara kalian mungkin Ada yang lagi musafir Traveling gitu Ada yang lagi touring Diantara kalian ada yang lagi sakit Sakit hati <laughs>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 imamnya baca apa dia gak ngaminin gitu imamnya baca apa dia bilang imamnya walabdolin dia bilang Allah kan gak nyampung ya kenapa lagi mabuk akhirnya turun lagi syariat berikutnya janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk oh kalau gitu setelah sholat, eh, sholat boleh dong Allah gak ngomong gitu ya tapi boleh akhirnya mereka nahan diri udah selesai sholat baru mabuk-mabukan tashriq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 Uh, perut Nabi Kata sahabat Seperti batu yang tersusun Jadi ada 6 batu gitu kan yeah. Kalau kita seperti batu karang Satu biji gede gitu yeah. One pack Jadi Nabi itu badannya juga udah udah bagus Pada gitu Nabi Ternyata seorang petarul Kalau beliau hidup sekarang nih Beliau bisa ngalahin si Apa Si Max siapa itu? Nah, juara Ultimate Fight gitulah. Nabi itu MMA banget loh Nabi pernah Lagi menggembalai ternak-ternaknya Khadijah Ini awal-awal dakwah di Mekah ya Lagi menggembalai ternak Khadijah Berdua sama seorang juara Ultimate Fight di TV One Eh, di Mekah maksudnya Ini bukan endosan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 ayo kamu temen takut kata abu rukana, bukan takut kan muhammad gak pernah naik ring, saya udah biasa nih nih medali itu udah banyak banget di rumah saya ini bekas-bekas udah banyak banget jadi tato nya tuh udah banyak banget tato bekas cakaran, digitan, di kupingnya apa segala macam abu rukana kata nabi muhammad, kita coba dulu aja akhirnya abu rukana mengatakan, hadiahnya apa?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 ada masalah pribadi gitu kan. jadi pas tarung, pas yang petarung Indonesianya di di apa dikunci gitu saya langsung. Lah ulah-ulah kata yang bilang lah. Ustaz nonton gitu kan beda. Ya? Lah ulah-ulah kata yang bilang. Begitu dia lepas dari kunci langsung habisin, habisin. Menang. Tiga petarung kita ngalahin tiga petarung luar negeri. Bahkan yang petarung dari Filipina itu patah tangannya karena dia pas dikunci enggak mau nyerah. Dia maksain banget patah digotong keluar dari ring. Nabi tarung sama Abu Rukana Dipegang sama Nabi, dibanting, dikunci Abu Rukana langsung menyerah Setelah itu Nabi bilang, yaudah Kasih domba kamu untuk saya Dikasih sama Abu Rukana Terus Abu Rukana eh, Nabi nanya, masih mau lagi? Kita nanya Kata Abu Rukana, ya sekali lagi deh Kayaknya tadi ada yang salah nih, kuda-kuda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 Sampai diserahkan tiga dombanya Abu Ruqanah kepada Nabi Abu Ruqanah budu paja termena Nabi Nabi nanya kepada Abu Ruqanah Ya Abu Ruqanah, Malham kenapa kamu sedih? Apa masalahnya? Kata Abu Ruqanah, Ya Muhammad Saya harus ngomong apa ke ayah saya tentang tiga kambing yang hilang? Saya mau ngomong apa nih? kalau saya bilang itu dimakan serigala saya bohong, saya gak boleh bohong kepada orang tua udah bilang aja jujur kamu kalah dengan Muhammad, ya itu lebih bahaya lagi <gambil> ya. gimana muka saya di depan ayah saya kalau ketahuan saya itu kalah tarung sama kamu Muhammad yaudah nah, biar kamu gak malu sama ayah kamu nih aku balikin tiga-tiga ekor kambing kamu dibalikin akhlak Nabi dibalikin kepada ibu. kamu, beneran ini Muhammad Benaran? tapi kan perjanjian kita gak gini gak apa-apa, yang penting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 Kalau jadi mortadau segala minta yang ditantang ternyata preman pasar jangan jangan jangan yang jelas Nabi itu pernah menaklukkan seseorang hatinya setelah menaklukkan fisiknya kekuatan Nabi Nabi nggak pernah pamer badan Nabi bagus tapi nggak kemana-mana pakai baju ketat kawas gitu segitunya <SILENCIO> atau posting nih nih lo lihat ya terus di sebelahnya ada susu apa gitu buat cowok gitu enggak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 Paknya nyari kayak galah gitu mengambil baju di atas batu, begitu mau diambil batunya lari. Nabi Musa bimbing gimana saya keluar nih saya nggak pakai baju cuma pakai celana doang, Dikejanglah batu itu oleh Musa. Taubil hajar, taubil hajar, baju saya di bawah batu, baju saya di bawah batu. Lari, kemana baju batu itu lari? Batu itu lari ke Nadil Kaum kalau bahasa hadisnya. Apa Nadil Kaum? Tempat ngumpolnya anak-anak muda Bani Israel lewat skate park bani israel waktu lewat anak-anak bani israel lagi hauling gitu ya eh musa lewat wah anak parkour musa cik jadi musa itu dianggap anak parkour lagi ngejar-ngejar batu gitu terus kontrol gitu ya. akhirnya anak-anak skate bani israel yang kagum ternyata musa itu keren banget ya parkour sejati banget lah pokoknya gua nge-follow dia sekarang cik. lewat lagi tempat nongkrong cewek-cewek bani israel musa lewat Coba-coba Coba-coba gitu Pokoknya heboh banget tuh kejadian Sampai akhirnya batu itu berhenti di tengah Sup di tengah pasarnya Nyaman Israel Kebayang gak batu berhenti di tengah mall Oh lagi pada belanja Musah ngejak-ngejak Batu di tengah mall Jadi kayak perform gitu tengah mall gitu kan Kayak malam mingguan gitu kan Udah gitu ada musik terus slow motion gitu akhirnya berhenti baju diambil bajunya sama Musa dipakai, dipukul batu terbelah jadi watu belah itu mungkin awalnya dari Bani Ustaz'un ditonjok sama Musa, saking kuatnya Musa dan kalau gak rela banget Nabi nya di Nabi Muhammad memiliki semua mujizat para ambiya terkeren pokoknya Nabi Musa belah laut keren kan? Nabi Muhammad belah bulan lebih dahsyat kan? Nabi Musa belah laut, Nabi Muhammad belah bulan Nabi Sulaiman menguasai jin dan manusia. Di zaman Nabi Sulaiman itu kita hidup itu dengan jin loh. Jin itu kayak barang dengan kita ikut talim gitu. Terus ada tanya jawab, jin nanya gitu. <lacht> saya tanya, apa boleh enggak saya misalnya... Uh, jin gitu ya, saya nikah dengan manusia. Ah manusia juga cari manusia susah apalagi sama jin gitu.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 Nabi juga bisa, banyak banget adegan Nabi menguasai jin Salah satunya, Nabi lagi sholat tahajud Tiba-tiba ada kayak new, apa, jin newbie gitu, anak baru gitu ya Jadi Ada jin yang kayak baru belajar dakwah gitu, tapi dakwahnya ngegodain manusia ke neraka gitu Kan itu dakwah pasti jin Dia kayak baru lulus dari kuliah gitu, anak-anak baru gitu masih apa nyari-nyari mangsa salah, karena dia anak baru gak tahu bang sayang siapa yang mau digodain Nabi Muhammad, kan salah kan ya langsung gak godain, legend <tik> mau dia gak godain, ada? legend oh iya ada orang lagi tahajin, gue godain aja sekalian gak tahu itu legend datang datang hai hai Nabi Muhammad lagi sholat enak-enak begitu selesai Nabi Muhammad sholat, dilihat ada jin ngodain beliau dipegang, diuyel-uyel jadi bola itu abisnya kayak gitu, jadi bola terus diikat di tiang masjid Nabawi Bola, kayak bola api gitu. Pas menjelang subuh, anak-anak Madinah datang ke masjid, anak-anak kecil gitu, anak bocah-bocah gitu datang masjid. Loh, ada bola api tuh, diambil, ditendang-tendang. Gratis, sejarah tendang bola api itu awalnya di zaman zaman. anak Tapi kalau sekarang yang ditendang itu bola api, kalau dulu itu jin. Jadi oh jin itu gini-gitu, ditendang sama anak-anak Madinah. Oyo, ayo, bola, loh. mama salah, benzema, cik. Tapi yang ditendang, jin.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 Nabi itu kekuatannya seperti sepuluh laki-laki. Ini luar biasa nabi itu emang keren sih, makanya wajar lah Allah kasih wahyu jualan beliau ya. Kalau kasih wahyu uang kita kan nggak sampai tuh setengah apa sampai beribu-ribu tahun umat Islam berkembang, kayaknya satu dua orang jauh udah ilfil sama kita. Baru berdawah sekali udah unfollow, baru berdawah dikit udah left group Itu kan dawah kita ya, banyak yang bikin orang ilfil karena mungkin terlalu galak, karena mungkin gak sabaran.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 Nabi dengan tenang menjawab Allah langsung bergetar tuh orang pedangnya jatuh Kebayang gak? Bisa gak kita kayak Nabi begitu ditanya sama calon mertua kamu ngasih makan apa untuk anak saya? Allah Allah, Allah. Ya, saya terima, saya terima gitu gak bisa calon mertuanya gak bisa ditaklukin apalagi musuh gitu Nabi tuh Allah langsung jatuh pedangnya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 ini yang perlu kita garis bawahi Dalil berikutnya Nomor satunya apalah Ketika Nabi berdakwah nih bisa dibilang kayak Tablik Akbar Nabi pertama Di Mekah Jadi kayak free event gitu ya I Iwanya para sahabat Tablik Akbar stage nya stasenya apa? Stage nya uh, Bukit sofa Itu stage nya Nabi berdiri di atas bukit sofa Nabi nanya kepada orang-orang Mekah Ya ma'asyarah kurais Ya ahlamat kah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 jadi kadang-kadang orang nggak percaya dengan ayat dan hadis yang kita baca bukan karena ayat dan nggak benar, bukan karena hadisnya nggak sahih, dia nggak percaya sama kita. Kalau ngomong ayat, gitu kan? Kalau ngomong hadis, gitu. Bukan hadisnya nggak sahih, hadisnya sahih, pemahamannya yang baih. Kita nggak paham hadis sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan kalimatul had puri dari hal batal. Kalimatnya benar, tapi pemahamannya batil Maka jawaban Nabi itu dengan akhlak, teman-teman. Sehingga dengan akhlak seseorang ke akhirnya jadi tertarik kepada Islam baru Nabi ngomongin ayat, hadis. Nabi tuh kalau istrinya lagi ngambek, enggak pernah itu pakai hadis. Kalau kita belum ngambek juga udah disiapin hadisnya. Nanti kalau dia ngambek saya forward nih. Hadis seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh seorang perempuan sujud kepada suaminya. Lima dengar ini, Lima. Hadis lagi.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 seorang suami harusnya bersabar terhadap istrinya dalam sehari berapa kali ya rasul kata nabi sabarun luna marrah tujuh puluh kali beneran gitu habis mah beneran kan susah kalau udah kayak gini pak tujuh puluh kali loh pak mama udah berapa kali baru juga tiga kali kan masih ada berapa enam puluhan sekali lagi kan jadi tujuh puluh kali dibikin sebel sama istri itu belum boleh marah loh suami sampai enam puluh sembilan siap-siap istrinya udah sadar oh enam puluh sembilan udah cukup hari ya. Masih mulai lagi dari bawah Jadi teman-teman Gak bisa kita hanya pakai dalil Nabi itu kan pemilik hadis kan deh. Kalau Nabi mau begitu istrinya ngambak Ma, aku bersabda Kan gitu kan Kalau kita gak pemilik hadis masih Rasulullah bersabda itu juga Riwayatnya bingung siapa Bukhari apa muslim ya Kalau Nabi itu gak pakai Bukhari muslim Orang saya sendiri yang ngomong Aku bersabda, Wahai mama Wahai ya, mama langsung ngosong sendiri. Kenapa Nabi pemilih hadis kok nggak pakai hadis karena beliau bijak. Gak mau menjudge istrinya dengan hadis. Beliau menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan akhlak dulu, baru nanti pakai hadis. Kalau udah normal baru ngomong megah hadis. Kan pernah tuh Nabi sama Aisyah lagi bikin acara kayak barbekyuan gitu di rumahnya Aisyah. <tuh> Aisyah masak rempah sariaroma oh, daging ini dagingnya ini segala macam steak apa sate gitu. Udah malam udah siap-siap undang sahabat makan di rumah Aisyah Tiba-tiba ada seorang istri Nabi yang terkenal pintar masak Dia punya brand gitu Umuh Salamah Kip Jago masak banget kan umuh Salamah Gak ada masakan umuh Salamah yang gak enak tuh Jadi istri Nabi yang terkenal jago masak itu umuh Salamah Ngirim masakan ke Aisyah Kalau yang ngirimnya saudar masih mending Ya beda tipis lah 11-12 sama masakan Aisyah Kalau umuh Salamah Datang makanan umuh Salamah Makanan Aisyah bakalan gak ada yang nyentuh tuh Begitu Umus Salamah ngirim makanan ke rumah Aisyah Aisyah nanya, ini dari siapa? Dari Umus Salamah, sini bawa Bosannya tuh agak-agak gimana gitu, khawatir Dipegang sama Aisyah, dilempar Sampai pecah piringnya, Di depan siapa? Di depan Nabi Di depan sahabat, sahabat langsung kaget gitu Pura-pura, jangan di instastorial ya Nah diam semua Kan kepakek otomatis gitu kan, ada kejadian langsung Lagi di tilang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 kaya curhat gitu ke subnet followers aku tuh dijainin banget sama istri aku kalian rela kayak gini udah kalian unfollow dia aja kalau perlu di report biar di ban gitu udah. nabi cuman uh, umu apa uh, ibu kalian lagi cengduru jadi iroh lah. udah pulang pulang lah nabi ketok pintu Aisyah Sel Aisyah kata nabi ada apa? kata Aisyah itu yang ngirim makanan umus selama pengen pulang itu bahasa elegannya Nabi. Maksud Nabi apa? Ganti dong piring yang tadi udah pecah. Tapi Nabi gak bilang Aisyah, ganti tuh piringnya kamu pecahin sih. Sekarang aku harus apa, ngeluarin budget beli piring baru nih. Enggak? Aisyah itu pembantu Umum Salamah mau pulang. Aisyah juga anaknya pintar kan? Langsung ngerti. Ya, keluar ngambil piring baru. Nih, minta maaf ke Umum Salamah. Nggak masuk lagi. <laughs> beres, terusannya. Beres. Ngeluarin hadis gak? Sama sekali gak luarin hadis.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 kita bisa ngeluarin seribu hadis dan semuanya akan diambil lagi. Tapi kalau dia enggak teres nih respect belum juga ngeluarin hadis dulu enggak usah ngomong deh, ceramah enggak usah di sini di masjid aja. Enggak di ah data apa dasar lo misai makin hijrah makin apa hey, dat, ada ada bau surga ya, eh hey, ada nabi palsu ya apa segala macam istilahnya. Ya. Kenapa? Karena dia belum respect sama kita. Akhlak. Nabi tuh kalau menyelesaikan masalah dengan sahabatnya pakai akhlak enggak patai. Ayat dan hadis dulu, Ayat dan hadis itu dalam kondisi yang normal Atau kondisi-kondisi yang sangat tertentu Nabi dengan akhlak, ada perbedaan pendapat Ada sahabat namanya bakroh Salat dia datang ke masjid, masbuk. Begitu dia masuk ke pintu masjid, Nabi sudah ruku Dia kaya gak lagi gitu kan, ketinggalan Nabi Dia kan pengen rakan pertama bareng Nabi Karena gak rela, dia takbir di pintu masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku terus jalan sambil ruku ke arah ini soal lucu banget ya dia jalan terarah soal begitu selesai soal dia lapor ke nabi Ke ya, nabi saya tadi soalnya seru loh seru gimana tadi tuh saya ruku terus jalan sama ruku nabi marah dahasar kamu ahlu bin'ah alu neraka nabi. padahal kan nabi yang pernah mengatakan orang bidah kan karena nabi gak pernah ngajarin gitu kan berarti siap apa yang tidak diajarkan nabi bidah semua bidah itu nerah neraka nabi gak ngomong gitu nabi cuma senyum terus nabi bilang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 Jadi <tuk tangan> <tuk tangan> ada efeknya gitu ya ah, ah, Nabi itu pernah diajak makan malam teman-teman Jadi ada seorang sahabat dengan pendeknya datang Nabi Nabi nanti malam makan di rumah saya Kata dia Oh iya iya ya. Nabi fikir punya orang kalau udah ngundang kan berarti nyiapin ya Nyiapin makanan yang enak-enak Nabi udah gitu ngajak beberapa orang Geng Nabi lagi yang makan Ikut saya yuk umar, Ikut saya yuk Ikut aja Datang ke rumah dia duduk Dihidangin apa teman-teman? Kadid. Apa itu kadid? Roti yang keras Yang kalau mau dimakan harus dicelupin ke air dulu Direndam baru bisa dimakan Dia ngundang makan Tapi yang disiapin malah cuman roti Keras Ditaruh aja depan Nabi Terus dia duduk Nabi liatin Kebukakan rumah liatin Nabi nungguin Kok gak ada satenya ya? <gak>, gak ada lauknya, gak ada apa-apanya Roti doang Akhirnya Nabi nanya Maaf, uh, ada lauknya? Kata Nabi Nabi tuh gak enakan banget orangnya tuh Sangat gak enakan Ada lauknya? Kata Nabi Oh maaf ya Rasulullah Gak kepikiran Cuman ada cuka, boleh cuka? Oh apa-apa. Ditaruh lah cuka di sebelah Nabi Nabi potong potongin itu roti Dicelupin ke cuka, dimakan Apa kata Nabi? Nabi komen Kata Nabi Sebaik-baik lauk itu adalah cuka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 dan beliau lagi nyari sarapan, oh gak ada ot-ot, gak ada nasi goreng, gak ada telur dadar gak ada apapun, lagi buka-buka kayak -buka gitu, Aisyah lewat Aisyah ngeliat Nabi lagi nyari-nyari makan, Aisyah kan jadi gak enak gitu kan ya Nabi pasti tahu Aisyah ngelihat, Nabi langsung bilang, Aisyah hari ini aku puasa loh coba, kan kalau puasa cuna boleh agak belakangan ya, dengan syarat belum ngopi, belum makan, belum ngomong ngapain ini ya? kita udah kenyang, ah gua puasa aja deh <laughs>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 Wain naka la ala kullu azim. Engkau Muhammad itu ya, benar-benar akhlakmu itu luar biasa kata Allah. Benar-benar, in la ala kullu azim. Engkau Muhammad benar-benar sungguh Akhlakmu itu luar biasa Muhammad. Orang yang enggak enakan banget dengan akhlak itulah Nabi saw menyebarkan Islam. Dengan akhlak itulah Nabi saw mengubah kota Madinah yang namanya Yasrib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 Pikirin nih ayat apa gitu Wah oh, Masya Allah Nabi bacain bacain Bismillah Bismillah kita dengerin Dibacakan sama Nabi Kalau kalian udah selesai makan Lala -lala. Jangan lama-lama ngobrolnya Oh Asyafirullahaladzim Assalamualaikum Coba. Sampai Allah Ngebelain Nabi Karena Nabi itu orangnya gak enakan banget Apakah kita kayak gitu sama teman kita Kita sama-sama gak enak Ngecengin seorang cewek sama-sama di kos-kosan pas kita lihat di komputernya lu. Kok wallpapernya dia juga. Gua sama nih di laptopnya. Oh, berarti sama-sama seneng nih. Ya udah lu aja duluan gua enggak uh, ada perasaan apa-apa sih ke dia. Ya udah, mau gua bantu pernah uh, ngabantu teman kita untuk menikah dengan seseorang yang kita punya perasaan ke dia? Nabi itu pernah lo. Nabi punya perasaan kepada Zainab. Zainab punya perasaan kepada Nabi. Tapi Allah nyuruh, Wahai Muhammad lamar Zainab untuk Zaid. Kebayang ga perasaan Nabi kayak gimana? Ya lah Allah buat siapa? Buat Zaid. Hah? Zaid. Pertama kalau kita ya. Itu kalau? Kalau kita kalau Nabi enggak. Wahai Muhammad lamar Zainab buat Zaid. Datanglah Rasulullah, Zainab. Aku pengen melamar kamu. Zainab udah kayak kegeeran gitu. Buat Zaid. Emm bentar. Kayaknya tadi ada yang salah deh. Buat siapa yang rasul Zaid. Zaid yang mana? Zaid yang selebram itu bukan Yang followersnya cuma tiga <laughs> Zaid bin Harisah yang gak terkenal banget Mantan budak anak angkatnya Nabi Aku pengen malaman kamu buat Zaid Wahai Zainab. Apa jawaban Zainab? Aku gak cinta sama Zaid ya Rasulullah Turun lagi ayat Al-Azab lagi tuh Malam ini banyak Al-Azabnya nih Turun lagi ayat surat Al-Azab Wa makana li mu'minin Wa la mu'minatin Iza qadullahu wa rasuluhu amran Hayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim Gak pantas Seorang mukmin laki-laki dan perempuan Punya pilihan Ketika Allah sudah menurunkan satu perintah Mereka punya pilihan untuk tak atau tidak Harusnya mereka katakan wa Kalau Allah katakan Ya ayyuhalladzina amanu Labbaika ya Rabbi Aku perlukan panggilanmu ya Allah Ada apa? Kutiba alaikumusiyah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 Tapi nikahnya dengan Zaid Nabi perasaannya ke Zainab Tapi harus menikahkan Zainab dengan Zaid Ini ini bukan segitiga lagi nih Agak-agak kerucut nih Umih Akhirnya pas akan nikah Kalau zaman sekarang kayak gitu Pasti pas akan nikah Si Zainab nyata Gak akan melihat ke arah Zaid Melihatnya karena Nabi Nabi lo biarin Saya nikah sama dia Tega Gitu kan Ini berat banget perasaan Nabi Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan demikian Inilah akhlak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 Zainab setahun kemudian cerai sudah selesai cerai Nabi disuruh wahai Muhammad sekarang Lamar Zainab untuk menjadi istrimu Assalamualaikum Zainab Waalaikumsalam Zainab gimana keadaannya Sehat? Saya pengen melamar Kamu Zainab Buat siapa ya Rasulullah? Kata ceriga gitu kan Siapa lagi nih? Kata nanti buat saya wahai Zainab Oh biasa aja gitu ya Pernah di belakang Cewek ya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 terus istri-istri nabi-nabi yang lain ngumpul gitu dan nanya ke nabi Rasulullah, kira-kira kalau Rasulullah wafah nanti siapa di antara kami yang duluan menyusul nabi? kan mereka pengen dulu-duluan pengen saya yang pertama, saya yang pertama nabi bilang apa? yang pertama menyusul saya di antara kalian yang paling panjang tangannya ah yang paling panjang tangannya? oh bentar nabi, ayo belakang belakang takut kita ya. ukur tangan siapa yang paling panjang? ternyata tangan Zainab itu yang paling pendek Kenapa? Karena Zainab itu anaknya tuh kayak unyu-unyu uh, gitu, agak-agak timut -agak gitu. Kalau istilah Nabi lain kan tinggi-tinggi, apalagi Aisyah kan, terkenal tinggi, langsing dan ya anak, uh, anak apa, uh, ideal banget lah secara fisik Aisyah-nya. Dan ditambah lagi emang dia senang treadmill kan Aisyah. Apa treadmill-nya Aisyah? Nabi lagi touring kan ya adegan treadmill-nya Aisyah sama Nabi. Nabi lagi touring bareng sahabat, berhenti di sebuah area-area gitu. Mas berhenti di rest area, Nabi bilang ke sahabat, Eh, kalian duluan, Gi, tinggalkan saya sama Aisyah. Duluan, bawa mobil Nabi, mobil Aisyah jalan duluan. Kata Nabi ke Aisyah, Eh, kita nyusuh mereka lemah lari, yuk. Ayo, kata Aisyah, lemah lari, sekuat-kuat tenaga di tengah padang pasir, itu lebih daripada tren dalam berapa kilo, loh. Langsung, kalorinya berapa, keluar angkanya di situ, gitu. Akhirnya, menanglah Aisyah, komen sama Aisyah pas Nabi posting adegan itu. Lepas komen Aisyah, Waktu itu aku masih kurus.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 nggak boleh. maksimal 55 kilo periksa tuh karena ciri soleha itu bukan cuma dilihat dari sisi rajin puasa, rajin ibadah itu oke okay. tapi ada sisi lain apa kata nabi ciri perempuan soleha itu ada tiga selain ibadahnya satu ida roa apa ida roa itaha kalau kamu melihat dia maka dia tuh nyenengin itu istri soleha nyenengin suaminya pas dilihat dia kayak kalau dia sebelum masih jomblo gitu dia gak genit, begitu udah nikah dia kayak genit gitu dikit-dikit touch up depan suaminya eh gua nih gimana nih bibir gua udah bagus belum ininya pakai lipsticknya kamu mau yang matte atau yang gimana gitu Nanya ke suami selera suaminya apa terus kalau pakai parfum yang yang apa Kalau bisa kalau perlu suaminya dari jarak sekilo mau pulang ke rumah dia udah nunggu di depan pintu lipsticknya kelihatan jarak sekilo misalnya itu glossy banget kan ya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 Dia memajai Aisha. Dia menyela kan artinya, ya. Nabi pengertian hal terjadi nonton sendiri. Kamu, kamu pengen nonton Aisyah? Dia langsung dipegang tangannya oleh Nabi. Yuk aku temenin. Tu. <tuh. tuh> Ditemenin nama Nabi nonton. Makanya nonton itu kalau sesuatu yang masih wajar itu sunnah banget. Yang pindah nonton sendiri. <tuh> tren tubusan sendiri begitu fan fan yang muncul yang ke kanan kiri ah, kita ah, kemana <SILENCIO> kan gak isi banget ya makanya jangan sampai nonton sendiri, nabi nonton sama Aisyah berdiri depan masjid Nabawi Aisyah berdiri sebelah nabi, naruh dagunya di atas pundak nabi coba imajinasikan sejarah Aisyah itu kan Aisyah itu kan mancul ya nabi mancul, kebayang gak pas nabi noleh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 ada sahabat yang ikut-ikutan Nabi soal malam? Ada. Pernah Nabi ga pernah ngajak-ngajak. Nabi ga pernah mention, ga pernah apa-apa broadcast. Hei nanti malam kita tahajud di masjid Al-Furkan. Nabi ga pernah. Kenapa? Nabi tahu ga ada yang sanggup tahajud di belakang Nabi. Satu rakaat, tiga juz. Satu rakaat, tiga juz. Kebayang ga, geng, gimana berdirinya tuh? Kalau saya pernah soal kayak gitu di masjid, udah aja berdiri sebelah kaki. <laughs> ah, coba, ganti aja kalaupun nanti saya udah bersin-bersin, udah batuk-batuk dan nanti. Satu lafal Tiga juz pada sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini hafiznya sahabat. Sampai Nabi mengatakan, kalau kalian pengen Dengar bacaan Jibril, dengar Ibnu Mas'ud. Sayangnya dulu kan enggak ada live streaming gitu kan untuk lihat gimana Ibnu Mas'ud baca Al-Qur'an seperti Jibril yang bisa direkod Jibril itu kalau baca Al Qur'an, kalau dilihat di antara sahabat yang paling mirip itu Ibnu Mas'ud. Persis Jibril. Dia hafiz biasa solat panjang tiba-tiba berdiri belakang Nabi enggak enggak nepuk tepuk gitu <tuh> jadi Nabi enggak tahu kalau Nabi tahu Nabi akan baca yang pendek karena Nabi enggak ditepuk-tepuk dia solat aja oh, Allah belakang Nabi Nabi santai aja Alif Lam Mim Dalikal kita bularai baki Udah setengah jus satu jus dua jus tiga jus umum masuk mulai curiga wah bahaya nih. Udah terlanjur tabir gimana ngebatalinnya aturatur gitu, ya, so. saking panjangnya so, nah, jadi sholat kita yang kayak tadi abah itu mah amatiran banget lah ma. di mesir rata-rata masjid sholatnya -rata so, itu satu malam satu juz itu masjid yang anak-anak baru gitu, jadi kalau kita nanya ke teman eh lu sholat di mana teraweh di masjid itu berapa juz satu juz, eh lu anak baru ya satu juz so, anak baru, kalau yang uh, udah uh, pro tiga juz, kalau udah legend sepuluh juz.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 Bisa dibilang ini grup umroh pertama yang bawa papan skate. Saya bawa papan skate, Fifi ini bawa papan skate, bawa tiga papan. Begitu yang gayat kita ngambil di baggage apa baggage bel gitu. Oh ini kok ada papan skate Ustaz nih? Kayaknya ada yang ketukar deh, bukan punya kita. Enggak, itu punya jamaah saya. Bagi dia heran, jamaah umroh bawa papan skate. Begitu selesai tawaf, saya semuanya beres sudah umroh, waktu istirahat mereka langsung pada ngobrol saya di depan Masjidil Haram. Dimarahin. "Oi, oi, oi, oi." gitu pura-pura enggak -pura ngerti gitu. Apaan sih? Paham ngerti bahasa Arab, pura-pura enggak. Eh, eh. Oke, kita datengin. Ada apa? Ini mana tuh? Indonesia. Mulai nyoba enggak sih? <tuh. tuh>. Ternyata askarnya pengen nyoba kopi, dia nyoba ketagihan enak gitu. Akhirnya kita posting dengan judul yang di Instagram chef happiness. Karena trend sebenarnya Islam itu asik banget. Enggak ada larangan orang untuk bersenang-senang.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 Malam Ramadan untuk membangun Masjid Al-Furqan Sehingga sejengkal Masjid Al-Furqan yang kita bangun Setiap orang sholat di dalamnya Kita mendapatkan ngalir pahala paha, silakan nanti isi form um, Donasi uh, renovasi masjid Barakallah Subhanallah Asyadu an la ilaha illa anta wa aturubu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh